Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini, Minggu 8 Januari 2017 dibacakan Ardiansyah Agar suplai air kembali lancar, PDAE Merdu butuh dana 45 miliar rupiah Tim pusat vulkanologi teliti daerah tanah retak dan gerak di Ponorogo Bom mobil meledak di Bagdad, 12 orang tewas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 Jarlun Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Krung Merdu, Samsul Bahri, mengatakan untuk menormalkan kembali suplai air bagi ribuan pelanggan di sejumlah kecamatan di Pidijaya membutuhkan dana Rp45 miliar. Rupiah. Dana ini khusus diperuntukkan kepada pemasangan pipa baru sepanjang kurang lebih 32 km, mengingat pipa induk yang ada selama ini kemungkinan patah pasca gempa bumi sebulan lalu. Dari delapan kecamatan dalam tiga wilayah, PAMH, IKK, Ulim, Merdu, dan Pantiraja, dua kecamatan yaitu Merdu dan Meradua yang terparah mengalami kerusakan pasca gempa yang mengakibatkan suplai air nyaris tidak ada sama sekali. Terlebih dalam sepekan terakhir, air sungai keru atau berlumpur karena banjir sehingga menyulitkan sistem pengolahan. Setiap hari ketiga PAM IKK tersebut beroperasi sebagaimana biasa sebelum terjadinya gempa. Hanya saja pendistribusian air ke rumah penduduk mengalami kendala. Dikarenakan sebagian kecil yang tersuplai itu pun tidak lancar sementara lainnya macet total. Sejumlah warga Pantiraja, Teringgading dan Merdu membenarkan hal tersebut pasca musibah gempa suplai air pam macet. Sehingga untuk berbagai keperluan dipasok dengan menggunakan mobil tangki. Berlun Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Nasional selama dua hari turun ke Kabupaten Ponorogo. Mereka akan meneliti maraknya bencana tanah gerak di daerah tersebut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo, Setio Budiono, mengatakan tim itu terdiri dari empat orang. Mereka akan melakukan survei lokasi terdampak bencana tanah retak maupun gerak. Ia mengatakan tim tersebut datang ke Ponorogo atas inisiatif sendiri setelah banyak kejadian tanah gerak dan retak dalam beberapa bulan terakhir. Sejatinya tim akan datang pada akhir Desember 2016, namun baru bisa turun ke Ponorogo awal tahun 2017. Lokasi awal yang dikunjungi tim adalah Sawu, Seriti, dan Tempuran. Selanjutnya tim juga akan berkunjung ke Talun dan Sukarejo. Selain melakukan survei, tim akan memetakan daerah-daerah yang rawan bencana tanah retak dan tanah gerak di bumi reok tersebut. Darulun sebuah ledakan bom mobil kembali mengguncang Baghdad Irak pada minggu waktu setempat. Setidaknya 12 orang tewas dan melukai 50 lainnya. Ledakan tersebut terjadi di pasar distrik Syah Jamila, Baghdad Timur. Belum ada yang bertanggung jawab atas pengeboman tersebut. Serangkaian serangan di ibu kota Irak dan kota lainnya lebih dari seminggu telah menewaskan puluhan orang. Pekan lalu, setidaknya 16 orang warga tewas karena ledakan bom yang terjadi di pusat keramaian distrik South City. Selain kejadian ini, bahkan terdapat 3 ledakan bom yang menewaskan 29 orang di sekitar Baghdad keesokan harinya, 7 orang polisi tewas karena serangan di Najal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudahlun anggota Komisi 1 DPR RI dari praksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menilai ada yang sengaja merenggangkan hubungan Indonesia dan Australia dengan adanya pengibaran bendera Papua Merdeka, Bintang Gejora, di Australia. Bendera tersebut dibentangkan di kantor konsulat Jenderal RI Melbourne, Australia pada Jumat lalu. Charles menilai tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan kriminal. Pemerintah Australia diminta untuk menunjukkan keseriusan memproses tindak pidana tersebut karena berpotensi mengganggu hubungan bilateral. Charles mengatakan KJRI Melbourne merupakan wilayah ekstra teritorial di mana masih menjadi bagian kedaulatan Indonesia. Karena itu sebagai host country, pemerintah Australia wajib memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik RI di Australia. Zalun, pada malam pengumuman pemenang Golden Globe 2017, pada minggu, waktu Amerika Serikat, Deadpool, menjadi film pahlawan super live action pertama yang masuk sejarah, bersaing di kategori film terbaik. Tidak hanya itu, film produksi Century Fox yang dibintangi Ryan Reynolds itu, mengejutkan, menempatkan urutan teratas paling laris di antara deretan nominasi film terbaik Globis 2017. Chi tersebut membuktikan bahwa film yang laris secara komersil juga bukan tidak mungkin masuk kategori bergengsi penghargaan film dirilis pada 12 Februari tahun lalu film ini merauk pendapatan senilai 363,1 juta US Dollar domestik dan 420 juta US Dollar internasional selain menjadi nominasi film terbaik Reynolds bersaing di kategori aktor terbaik musikal dan komedi. Darlun demo menentang zona industri yang diperuntukkan bagi investor Cina harus berakhir icu pada Sabtu waktu setempat. Polisi Sri Lanka harus membubarkan ratusan demonstran menggunakan gas air mata dan water cannon. Pihak berwenang mengatakan 21 orang terluka dalam unjuk rasa itu. Menurut polisi, 52 demonstran ditangkap. Para pengunjuk rasa memprotes pemerintahan Presiden mid era sirisena yang sedang mencoba untuk mengusir ribuan keluarga untuk memberikan 670 hektar lahan di zona industri yang diproyeksikan untuk investor Cina. Zona ini berada di distrik selatan Hambantota di mana Cina telah membangun pelabuhan dan bandara hingga 1,5 miliar US dolar yang juga bagian dari ambisius proyek pengembangan presiden Sirisena untuk pergerakan ekonomi Pemerintah telah membantah klaim demonstran dan mengatakan aksi tersebut didorong oleh ambisi politik mantan presiden Mahindra Raja Paksa. Dari newsroom Serambi Tanjung Permaiskian berita malam ini di Sininggu 8 Januari 2017. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kereta malam ni, ki ga akses di situs internet www.sramdfm.com. Velo jika Twitter at sramdfm. Darloj, wassalam.